Ada pertanyaan Alhamdulillah Akhwan ya Ustaz Ana sudah ta'lim di salafi sekitar 8 bulan Masalah mendidik anak Ana belum faham betul Tapi ana pengen anak-anak sekolah di pondok salafi Tapi ana masih ragu lagi Jika melihat ikhwan yang sudah ta'lim di salafi Kurang lebih 5 tahunan Tapi anaknya sekolah di pendidikan umum Padahal ikhwan tersebut Suka nasihati anak Pertanyaannya Apa yang harus anak lakukan? Ya, yang harus dilakukan Kalau memang melihat Ikhwan yang sudah pendidikan 5 tahun Di salafi tersebut Masih menyekolahkan anak keluar Misalnya ke pendidikan umum Ya, gantian untuk menasihati Gitu tentang bahayanya menitipkan anak di tempat-tempat pendidikan umum. Namanya saja umum. Kan umum itu artinya awam kan? Nah masa anak kita disekolahkan di tempat yang nanti akan menjadi orang umum. Orang awam. Kan sekolah umum kan? Iya. Nah. Apakah Iwan tersebut Yang disebut Mempunyai standar ganda Ya Wallahualam standarnya seperti apa gitu. Apakah Memang betul-betul Karena belum paham ya. Atau karena ada Dorongan-dorongan lain Beberapa Permasalahan yang Kita temukan Di lapangan biasanya Ya, beberapa ikhwan yang menitipkan anaknya di pendidikan umum ikhwan salafi biasanya mereka beralasan untuk masa depan anak itu sendiri kenapa untuk masa depan karena kalau di pendidikan umum nanti dapat ijazah nah kalau sudah dapat ijazah nanti kan bisa bekerja jadi cara berpikirnya Ya, menjadikan anak itu sebagai pekerja. Ya Kita tidak menyalahkan cara berpikir seperti ini. Ya, tetapi sekarang masalahnya apakah hanya karena tujuan ingin mendapatkan ijazah. Kemudian kita mengorbankan ya, tiproh anak, mengorbankan masa depan anak. Kalau anak katakan masa depan bukan hanya masa depan usia dia nanti. Umur 25 tahun, 45 tahun, 60 tahun. Tapi masa depan itu akhiratnya juga. Kan ini masalah pendidikan ini menyangkut masalah apa? Masalah akhirat. Masalah agama menyangkut masalah akhirat. Ya. Kalau memang masalah ijazah, ya, kenapa harus sampai mengorbankan waktu yang sekian? Lama. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. M.A. 3 tahun 12 tahun Waktu dihabiskan ya. Kalau sekedar untuk ijazah, Kan sudah ada paket A paket B kan begitu. Sampai kemudian Akhirnya Dengan belajar seperti ini Melalaikan pendidikan agama itu sendiri ya. Yang tadi pernah anak singgung Sepekan cuma 2 jam Kan ini sudah Bukan merupakan apa Istilahnya ibarat orang Makan nasi ya, Dua piring dalam sepekan Coba bagaimana keadaan perutnya Kita bisa bayangkan Kalau fisik kita Sepekan makannya cuma dua kali Kira-kira bagaimana Mudah sakit atau tidak Tak ada lah ya, Tapi keumumannya Rentan kan Kena penyakit, kena ini dan seterusnya Kan begitu sama rohani kita pun belajar agama cuma sepekan dua jam ada penyakit entah penyakit dari Amerika entah penyakit dari Tiongkok entah penyakit dari mana kan begitu ini menjadikan akhirnya rentan anak tidak memiliki benteng tidak memiliki benteng mana sebenarnya jalan yang harus dia tempuh mana Jalan yang harus dia tinggalkan Tidak memiliki benteng ya. Jangankan untuk memiliki benteng Dibangunkan untuk sholat saja Misalnya masih sulit Ayo sholat jamaah masih sulit ya. Tapi walhamdulillah Anak-anak kita yang di pondok, Pulang liburan ke sekolah Malah mengingatkan abinya Di dagang Ayo ke masjid Nah kalau sudah mendengar kalimat seperti ini. Orang tua siapa yang tidak terenyuh? Anaknya sudah mengingatkan. Dan ini bukan perkara ringan. Untuk mengingatkan sholat jamaah. Tapi setidaknya seperti itu. Kondisi-kondisi keadaan kita. Ya kadang-kadang itu tadi. Berpikirnya hanya pendek saja. Seakan-akan masa depan anak kita hanya tergantung dari selembar ijazah itu. Saya tidak mengatakan ijazah itu haram, ijazah itu dilarang, tetapi kalau sampai kita menyandarkan masa depan anak kita hanya pada selembar ijazah, itu terlalu naif cara berpikir kita. Iya kan? Padahal berapa banyak orang yang punya ijazah terus tidak bekerja. Banyak tidak Kan kita berpikirnya kan Nanti kalau tidak punya ijasa bagaimana bekerjanya Iya kan Sekarang kita balik bagaimana kalau punya ijasa Sekarang banyak orang yang tidak bekerja Hah Iya Iya Dan kalau mengutip kata-katanya Ustadz Mukhtar Coba tengok di kantor dead, apa itu Depnaker Tenaga kerja itu Yang antri untuk minta pekerjaan Ada gak dari pondok pesantren